Fathah mina ta'limat ta'allum wal-i'fadah wal-istifadah wal-nafar intifah ila ruh wal-idina wa di kum wa tina wa الاشيخ بكر بن سالم ثم إلى أرواح كافة الأولياء الصالحين بقان وحالة رواحهم مما شارك الأظم ربهم من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وسعادة في ابنة هذا المعيات سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة وفرس كنم جنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وضف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Ya kanaguru, ya granstain, di nasratan mustaqim, nasratan yang tidak memperdulikan orang yang berdiam di dalam kebohongan. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sallam ala sittana Muhammadin wa ala alihi wa, wa sahibijma'in. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahibhi wa sallam. Khiyaru ummati khiyarukum ahasinukum akhlaga mutafakun alaih Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sebaik-baiknya kalian semuanya Ahasinukum akhlago adalah sebagus-bagusnya kalian semuanya akhlaknya. Siapakah orang yang terbaik? Apakah orang yang terbaik itu yang ilmunya paling banyak? Coba. Jangan lame Ibu-ibu Apakah yang disebut orang yang terbaik itu adalah Yang ekonominya paling maju, pabriknya paling besar Ternyata yang dimaksud orang terbaik itu bukan dihitung karena materi, karena bisnis, karena jabatan, tapi karena akh, akhlak Yang terbaik akhlaknya adalah menjadi termulia di antara manusi, manusia Akhlak yang paling utama ternyata pada manusia Kalau yang dinilai sekarang di dunia kan kecantikan sehingga ada ratu kecantikan. Walaupun akhlaknya nggak bener, tapi karena punya wajah bagus, wow, dikasih uh, dijadikan dicasi, nomor satu. Yang dinilai adalah sekarang kekuatannya, wow. Uh, Paling kuat sedunia ngangkat barber sekian ratus kilo. Yang dinilai kan sekarang diidolakan, dihebat-hebatkan yang larinya paling cepat, yang renangnya paling bagus. yang dinilai itu karena wuhh tinjunya paling kuat mengkauh musuhnya lawannya hanya itu dinilai padahal bukan itu nilai manusia nilai manusia adalah akhlak akhlaknya enggak ada dinilai karena akhlaknya enggak ada karena itu pak Sampaian jangan mengidolakan Cenderung seneng orang yang mendapatkan piala Belum tentu akhlaknya bagus sebabnya Waduh sering masuk televisi karena kenapa nyanyinya bagus Belum akhlaki Lihat akhlaknya Waduh karena dia tadi itu jadi ratu kecantikan Wah di foto di itu dan ini Lihat akhlaknya Yang penting manusia itu adalah Akhlak bukan Ketenaran bukan Pialah bukan Bukan itu semuanya hati-hati Khiyarukum ahasinukum Akhlak Akhlak hmm. Rupanya akhlak ini mau digeser Dari orang-orang Indonesia Sehingga yang ditampil-tampilkan itu yang enggak benar akhlaknya kemarin saya iseng-iseng melihat -iseng televisi ya opo begitu ya jadi mereka seakan-akan menyatakan tattoo itu adalah satu lambang lambang kebanggaan sehingga yang ditampilkan perempuan cantik pakai tato, laki-laki yang ganteng pakai tato, supaya sampai niru semuanya anak-anaknya sampai supaya niru. Nah kalau sudah demikian kan nanti akhlaknya pemuda Indonesia hancur jadinya. Nanti akan kita bahas itu. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khulugin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad. La'ala khulugin azim. Benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Nabi tunggu wanteng, Pak. Tampan, gagah, cer. Das jujur hebat semuanya tapi yang dipuji oleh Allah bukan kegantangan Nabi bukan kecerdasan Nabi yang dipuji oleh Allah subhanahuwata'ala adalah akhlaknya Nabi wa innaka la'ala khulugin Hai ini adalah satu gambaran pentingnya akhlak Nabi sendiri diutus oleh Allah untuk apa menyempurnakan akh. Akhlaqinama bu'ithu li utammima makarimal akhlak hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak Tugas utama nabi adalah menyempurnakan akhlak manusia akhlak yang baik itu diukur gimana ya apakah akhlak yang baik orang senyum terus sampai itu rune mesem atau akhlak yang baik itu adalah semua orang diajak salaman walaupun perempuan yang bukan mahrumnya akhlak itu apakah begitu apakah akhlak yang mulia tadi itu adalah Berbaik semuanya walaupun bergabung dalam ibadahnya orang non muslim. Akhlak yang baik itu kalau kamu masuk gereja, kalau kamu masuk kelenteng, kalau kamu masuk itu biara, kalau itu kamu masuk, apakah itu akhlak? Apa itu akhlak yang baik? Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akan akhlaknya Nabi Gimana sih akhlaknya Nabi itu? Maka Siti Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an." -Qur, Al lah, akhlak yang baik itu kalau cocok dengan Al-Qur'an -Qur, Al Al-Qur'an. Kalau enggak cocok dengan Al-Qur'an sekalipun orang memuji-muji itu bukan akhlak yang baik akhlak yang baik itu adalah cocok dengan ajaran Al-Qur'an -Qur, Al jadi jangan diukur akhlak itu dengan selera, dengan cocok-cocokan nggak cocok saya nggak punya akhlak gimana nggak punya akhlak lah siapa saya datang ke rumahnya nggak salaman lah kamu siapa? Lah saya saya kan juga manusia yang harus dihargai Lah kamu kan perempuan Atau kamu laki-laki ketemu dengan perempuan yang bukan mahrumnya Ada apa selamat-selamat kamu? Ya itu akhlak yang benar Karena itu akhlak itu tidak diukur dengan cocok cocokan Hmm? karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluga Nabi itu adalah manusia yang paling bagus akhlaknya apakah Nabi itu harus menentok sekalipun Rasulullah dicaci maki dim aja? atau Nabi sallallahu alaihi wa sallam sekalipun agama Allah dihinakan diem saja hati-hati Nabi itu akhlak yang baik dalam rumah tangganya terhadap istri dan anaknya akhlaknya bagus sikapnya terhadap istri sikapnya terhadap putrinya dengan teman-temannya akhlaknya juga bagus dengan musuhnya akhlaknya juga bagus artinya Nabi itu siap berhadapan dengan musuh Perang secara jantan Tidak munafik Tapi Nabi sosial menghadapi musuh Yang dia tadi itu Sebanding Kalau perempuan tidak dibunuh Kalau anak-anak kecil tidak dibunuh Kalau orang-orang sakit tidak dibunuh Yang sebanding dihadapi tegas, Nekat akhlak itu kalaupun mereka tadi itu sudah pasrah, kalaupun mereka tadi itu sudah takluk, kalaupun mereka tadi itu sudah menyerah ya udah. Berarti dia tidak boleh dianiaya. Menghadapi musuh dengan akhlak, itulah Rasulullah. Bukan berarti kalau berhadapan dengan musuh akhlak menendang Ya wis silakan dirampok harta saya. Silakan diambil hak saya, silakan diinjak-injak martabat saya. Itu bukan akhlak itu namanya kelede. Karena itu penting bagi manusia untuk mengetahui arti daripada akh akhlak. Ah. Nabi itu akhlaknya bukan hanya kepada pejabat pak, bukan kepada orang atasan, sampai kepada pelayannya itulah akhlak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu pernah berkata, walagat khadamtu Rasulullah ashra sinin, sepuluh tahun aku berkhidmat kepada Nabi. Belum pernah Nabi berucap dengan ucapan yang menjengkelkan kepada aku 10 tahun khidmat sama Nabi, pelayannya ini Kacongnya Belum pernah Anas bin Malik ini mendengarkan Nabi itu berkata dengan kata-kata yang menjengkelkan kalau saya sering murid-murid saya itu mendengarkan ucapan saya menjengkelkan, goblok, eh, sering. Kalau Nabi belum pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan belum pernah ada tegoran, Famaqara li, li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Kalau aku mengerjakan sesuatu salah, belum pernah Nabi menyatakan, eh kenapa kamu melakukan ini? Wala li syai'inna maaf'aluhu ala fa'al ta'gadha' Atau melakukan sesuatu yang ada apa-apa meninggalkan sesuatu perbuatan Belum pernah Nabi menegur, kenapa enggak kamu melakukan ini? Faham ini ya? Jadi khidmat sama Nabi, misal nih misal Kalau Anas bin Malik tadi itu ketiduran sehingga dia tidak bisa menaruh sendalnya Nabi belum pernah eh sendalku kenapa enggak ditaruh ada di sini enggak pernah kalau misalnya bawa gelas kemudian pecah belum pernah nabi menukar kenapa bisa pecah tapi Nabi minta kan apa-apa Anas udah takdir mau nggak mau akan terjadi sesuai dengan yang apa yang ditakdirkan oleh Allah Sepuluh tahun belum pernah dalam ucapannya Nabi aja yang menjengkelkan aku belum pernah dengarkan dari Anas bin Malik. Sepuluh tahun itu panjang ya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Nabi Alaihi Wasallam mengomentari tentang masalah akhlak Beliau menyatakan Albiru husnul khuluk Wal-ithmu mahaka fi sadrik wa karita an yattadi alaihin nas Kebaikan itu semuanya adalah Akhlak yang bagus Kebaikan itu adalah akhlak yang, yang bagus. bagus. Dosa kebaik, kejelekan atau dosa itu adalah yang kamu rahasiakan di hati, tapi kamu juga tidak senang orang mengetahui isinya. Rencana-rencana enggak -rencana benar. Jadi kadang-kadang orang bagi-bagi duit. uh oh, bagus kelihatannya ya. Bagi-bagi du. duit. Tapi sebenarnya rencananya dalam hati pingin dia dipilih paham ya orang gak kepingin tahu isi hatinya yang penting nilai dohir dohirnya, ini al ithim ini adalah kejelekan, bukan bagus bagus itu adalah akhlak yang baik bersih hati kamu Tidak ada pamrih, tidak ada tendensi, tidak ada rencana jahat, itu adalah albir kebaikan. Semenjak masih ada rencana yang tidak bagus dalam hati kamu, prinsipnya tidak ingin rahasia kamu diketahui sama orang lain, artinya malu untuk diketahui orang lain, maka kamu dinyatakan telah berbuat pelanggaran dan dosa. Hadirin sekalian yang terahmat Allah Karena itu Didik anak-anak kita untuk mempunyai Akhlak yang baik ya, Orang tua dulu itu mendidik anaknya Kalau anaknya Mau sekolah, mau belajar Mau mondok Diajari ayo sini Ibunya ngomong salaman Sama bapak minta doa salaman sama bapak minta doa didoakan. Dah salaman sama ibu sekarang minta doa. Salaman. Salaman diajari, salaman disedot. Itu adalah pelajaran untuk akhlak. Itu pelajaran untuk ah untuk akhlak. Kalau ketemu dengan orang terhormat, ayo salaman, minta doa. Diajak ke masjid, sebelum ke masjid dituntun baca doa dulu, diajari ayo kaki kanan masuknya, itu akhlak. Sebelum makan, disperintahkan cuci tangan untuk duduk yang sopan. Kemudian makan dengan tangan kanan, diajari doa, diajari niat yang baik, makan untuk apa ayo? supaya gede badannya nanti kalau gelut supaya menangan loh enggak boleh diajari akhlak supaya kalau kuat bisa belajar baik supaya kalau kuat bisa membela agama all Allah diajari anak ya, itu kalau berpakaian juga begitu Diajariana ya, ayo pakaian diajari doanya perpakaian kemudian dia tadi itu diajari niat yang baik untuk apa pakaian ya supaya ganteng bukan pakaian supaya nutup aurat supaya rapi supaya jadi orang Islam yang baik Diajari anak tadi itu. Itu mengajari akhlak orang tua yang demikian ini yang dikatakan oleh Nabi, rahimahullah wali dan ana waladahu ala bir. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi baik, menjadi so, soleh akhlak. Begitulah. Diterapkan akhlak pada umat Islam Sehingga jangan sampai umat Islam itu punya anak Mempunyai keluarga yang tidak berbudi beluhur Rugi loh sampean Punya anak gede-gede Gedenya jadi pelacur Rugi sampean Dibiayai anak gede Kecil Sampai gede kelihatan cantik Jadi pelacur Akhlak tidak dibina dibiayai anak tadi itu orang tuanya ngengkol jadi tukang becak jadi petani macul akhlak nggak diperhatikan gede anaknya jadi preman tatuan badannya rugi lo sampean karena itu akhlak diperhatikan anaknya diduduk kena bapak kepingin kamu jadi orang yang soleh anak yang soleh seti Setiap saat itu perubahan pada anak dilihat. Loh kok gini model rambut anak saya ya? Didelok, Pak. Oh, orang itu enggak mungkin langsung jadi rusak. Rusaknya itu pelan-pelan. Kata Nabi SAW, alaihi tabiunna "La tattabi'un nasana man kana gabla kum syibran bi syibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabb nadakhatum." ngikuti Yahudi Nasora itu gak langsung sejengkal, sejengkal nanti lama-lama sehasta, sehasta lama-lama semuanya diikuti kalau perlu masuk lubang biara mak dropos juga kamu karena itu perubahan itu dilihat mulai sini dimungkin tidak loh, kok gini pakaian anak anakku kok rambutnya rambut pang gini Kok sepeda motornya model begini anak saya? Dilihat Kamarnya dilihat Loh kok foto-fotonya orang kafir di sini Pakaiannya dilihat Loh kok model begini pakaian anak saya? Dilihat jangan dianggap biasa Buku-bukunya itu dilihat Khususnya perempuan-perempuan Loh kok ada surat cinta? Kok ada begini? Dilihat Anda sebagai orang tua, ini perhatian dengan akhlak. Jangan dianggap biasa, lucu anak ya, rambutnya gondrong, main dengan anak kicir-kicir. Eh. Jadi jaran teman anakmu Jangan model begitu kalau jadi orang tua. Betul-betul dijaga anaknya supaya menjadi anak yang berakhlak gulari. Ma, begitu Akhlak lagi Alhasil Islam itu Menilai seseorang Dinilai akhlaknya Ada orang mau minang anak sampean Calon menantu Lihat akhlaknya Waduh Soke okay. Montori Merci Monggo-monggo anak saya Ternyata dia perampok, koruptor, penipu, dapat setahun meluruh penjara. Rugi sampean. Oh, wow, ganteng, wah wow, ganteng. Cocok mantu saya. Monggo, monggo diterima. Ternyata dapat setahun kecelakaan pincang kabeh ini. Dapat setahun dia sakit parah, Ganti luar biasa, Ternyata selingkuh, Karena itu, Jangan anda terpukau dengan itu semuanya pak, Akhlak, Yang kaya sekarang, Besok bisa melarat bisa, Yang gagah ganteng sekarang, Besok kepor iso, akhlak yang paling penting punya anak berakhlak, punya menantu berakhlak, jadi orang tua berakhlak, istrinya berakhlak, nikmat besar itu. Walaupun hidupnya sederhana. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu rumahnya sederhana. Makannya seadanya. Tapi di rumah beliau menyatakan Baiti jannati Rumahku adalah surga bagiku Kenapa? Istrinya kelihatan senyum terus Istrinya selalu mendukung Misinya Rasulullah Anaknya soleh Sendeng surga Sampai di rumah tukaran, karantok Istrinya cemberut Anaknya masalah terus Malam hari dia mabuk Pagi hari turu Siang hari main judi Apa nikmatnya orang demikian Karena itu kalau kepingin hidup tentram senang bahagia Jadilah orang berakhlak Bentuk keluarga kamu berakhlak Maka kamu akan mendapatkan surga dalam rumah tangga kamu orang dulu itu mereka tadi itu ngajari keluarga untuk berakhlakul karimah ngajari orang sama orang dulu itu Al Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Segaf yang sekenal Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar punya anak namanya Abu Bakar anak ini didik mulai kecil dididik tawadu dididik ibadah diajari ilmu sudah mulai menjelang dewasa ditugasi sini nak, sini sekarang kamu tak kasih tugas nak ya hidupnya di kota Tarim kamu keluar di kota Tarim coba kamu cari makhluk Allah yang lebih jelek dari kamu makhluk Allah yang lebih jelek daripada kamu oh ya ya berangkat pagi subuh berangkat jalan Ketemu dengan Orang yang maksiat Ketemu dengan orang yang Maksiat Dia Berpikir, aku anak Yang dididik ibadah sama Allah Ini orang kau maksiat Ini lebih jelek daripada aku Sebelum dia menentukan dia berpikir Dia merenungi Iya ya. Kalau orang ini dikasih hidayat oleh Allah Tawbat jadi orang baik Jadi baik dia Saya kalau dicabut hidayatnya oleh Allah Jadi orang yang tidak baik Belum tentu aku matinya Husnul Khotimah Dan belum tentu orang ini matinya Su'ul Khotimah Jangan-jangan kebalik Baik-baik-baik di akhir umur berubah matinya suruh khutbah ya Allah kalau gitu orang ini bisa lebih baik daripada aku udah ketemu dengan orang tua orang tua ini dia tadi itu minta-minta karena dia miskin oh pemberi lebih baik daripada yang meminta gitu ini aku lebih baik. Al yadul ulia khairu min al yadis Tapi dia berpikir, ini orang tua. Tentunya salatnya lebih banyak daripada salatku. Bacaan Qur'annya lebih banyak daripada aku. Dikirnya lebih banyak daripada aku, umurnya sudah tua. Dia mungkin meminta-minta karena perlu. Oh enggak. Ini bukan aku lebih baik daripada dia kalau begitu. Alhasil cari manusia yang lebih baik, dari yang lebih jelek daripada dia tidak ketemu. Mungkin binatang ya. Perintahnya kan cari makhluk yang lebih jelek daripada di? Cari binatang. Ketemu anjing. Wah oh, ini anjing, binatang, najis lagi. Aku manusia, cucu nabi lagi. Ketika mau diambil, dia mikir. Anjing ini yang jelas tidak masuk neraka. sekalipun dia tidak masuk surga tapi tidak masuk neraka karena dijadikan tanah oleh Allah nantinya setelah dihakimi lah aku belum tentu masuk surga kalau aku banyak dosa tidak diampuni oleh Allah tempatku ada di neraka lebih baik jadi tanah daripada masuk neraka sampai sore hari pulang ketemu sama ayahnya loh Udah dapat kamu makhluk yang lebih, lebih jelek daripada kamu. Ayah, setelah saya teliti seluruh kota ini, ternyata yang paling jelek adalah anakmu. Saya, ayah. Semuanya lebih baik daripada saya. Tuh, bagaimana akhlak. Ya? Maka ayah tadi berkata, sekarang kamu sudah mengerti tentang diri kamu berarti kamu sudah mengenal Allah Tuhan kamu dan kamu sampai dengan hati yang demikian wahai anak anakku kepada Allah. Kalo kita kan enggak? Ojo gelem kalah kok. Kan? Sepeda motor, tuku sing anyar. Waduh. Anake -anak, bapak supaya lebih hebat. Diajari sombong. Tidak diajari tahu apa? Karena itu ayo kita didik anak-anak kita, keluarga kita untuk punya akhlak yang baik Tampil umat Islam dengan akhlak yang bagus Sekali lagi, akhlak yang baik bukan berarti didoni meneng Akhlak yang baik bukan berarti ditempilingi diam Tapi akhlak yang baik ukurannya adalah sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim Hah, sesuai dengan ajaran hadis Nabi itu akhlak yang baik. Hadirin sekalian rahimatillah. Ini Gus Sobih mana Mas Sobih? Datang enggak? Mas Sobih kalau datang maju ke depan. Ada. Perhatikan baik-baik. Kemarin saya menyatakan bahwa hari Senin mau kita adakan demo ya Karena sudah arogansi pengembang daripada PT Sinari ya, Perumahan Sinari itu adalah eh, PT Argun Wisatria Saya memberikan tawaran Pondok saya tutup Atau perumahan itu ditutup Tapi Alhamdulillah sekarang Perumahannya sudah ditutup Berarti pondoknya terus Majelis taklimnya terus. terus Karena itu Berarti besok demo gak ada Sudah ditutup perumahannya. Saya ceritakan, kronologisnya, pantas enggak saya ngamuk itu. Jadi dulu itu, si Arif ini, pengembang perumahan ini, datang kepada saya minta izin. Oh iya, enggak apa-apa, saya perlu tonggo, saya perlu tetangga, karena sawah semuanya di sini. Boleh, saya tanda tangan nih, yang benar cuma cara kerjanya lo ya. Oh iya, iya Habib. Udah tanda tangan. Udah bekerja, loh, usah model perumahan ini kok gak ada batasnya gitu lo. Biasanya perumahan-perumahan kan ada batas keliling, tembok keliling. Ini kok gak ada batasnya. Saya tegur. Waktu itu kepala desanya, kalau gak salah Pak Ahmad. Oh udah ada nih batas keliling ini, ditegor sama Pak Ahmad, gak ada batas keliling katanya. Loh ada itu, masa gak ada batas keliling, minimal kan ada batas-batas supaya tidak ada penyerobotan tanah, begitu. Walhasil sampai kita di fitnah, saat itu akan menggelar massa, padahal enggak, ada beberapa oknum yang ikut ada di situ. Saya pikir saya tidak ingin ramai, yang penting saya tidak diganggu Selesai Beneran Dapat sekian tahun Orang-orang tidak -orang tahu batas-batasnya Akhirnya nyerobot tanah milik pondok bon. Pondok. Karena memang tidak ada batasnya Mulai saya protes, kok begini? Sampai akhirnya diukur bukan satu rumah, 26 rumah. Gitu loh. Bahkan ada yang mengambil sampai 80 cm. Lu tanah pondok, Pak. Kalau tanah saya saya halalkan tidak ada masalah. Ini pondok bukan milik saya. Ini milik Anda semuanya. Satu cm bukan ada milik saya. Saya hanya pengelola. Saya protes keras, enggak benar. Di kalau diganti duit? Saya enggak butuh duit. Ini bukan untuk diperjualbelikan. Bongkar dan bangun mereka kembali. Mau dibongkar tapi enggak dikasih ganti rugi warga, padahal warga enggak enggak tahu masalah itu, gitu Arogan. Alhasil lama-kelamaan kok saya jengkel Saya datang ke sana Kurang Tidak digubris di Sampai kita mulai ada Kita tutup dulu masih ingat Ada 100 orang kira-kira menutup ada di situ Akhirnya Bapak Kapolres Mendudukkan Bersama-sama dengan si Arif Tadi itu kita Udah akan ditangani dalam satu bulan ini akan dibongkar dan akan dibangun sampai tiga bulan selesai. Tadatangan Kapolres jadi saksi. Camat juga jadi saksi. Loh. Itu tidak dilaksanakan. Mentang-mentang lagi. Mentang-mentang lagi ini orang. Tidak dilaksanakan. Loh. Sampai enam bulan pegel saya. Wah kalau begini kan enggak enak ini. Jangan-jangan banyak pengembang yang model demikian. Enggak taunya pak, ada peraturan. Dari para bupati setiap perumahan itu ada tembok keliling 3 meter. Loh ini loh yang saya kecewa ini. Oh jadi enggak benar gorong oleh ini. 7 tahun digoroi saya ini. Cingkel saya. Oh tidak benar ini. Ini kurang ajar ini. Ini bukan karena orang Cina dengan orang Arab atau dengan orang Jawa. Ini orang dolim. Di sekitar sini banyak pabrik milik orang Cina kan. Aman tidak ada masalah. Tanya sama mereka. Satu sen pun saya tidak pernah minta duit. Di sebelah utara sini. Ada pabrik, dulu asapnya masuk ke pondok sini. Saya panggil yang punya, Pak asapnya itu ganggu sama kita. Tolong dibenarkan. Ano Habib, saya ingin ngasih setiap bulannya bantu untuk pondok saya. Enggak minta itu, itu pabriknya sampean buat bangunan yang standar, yang sekiranya asapnya nggak sampai sini. Itu aja permintaan saya, ndak usah kasih. Oh gitu Beb, ya, iya iya Udah dibangun, bagus Dapat kira-kira 2 -kira bulan Kawulnya datang ke sini Saya panggil Langsung sebelum sampai Oh Beb ini Beb, ya iya Oh berarti ini ada keterlambatan untuk pengangkutan Kawul ini Langsung ditangani Lu bagus Malah waktu itu saya ngomong, kalau saya dikasih Saya minta satu Apa habib? saya akan siap kasih Saya minta satu kalau solat Jumat jangan dilarang pegawainya, izinkan untuk solat Jumat. Oh ya, siap Habib, kami kasih waktu kok untuk mereka solat Jumat. Enggak pernah Pak saya, malah ada yang yang di mana itu ya, ada ada, ada salah satu diantara itu datang ke sini pas dia naik, naik mobil turun waktu kami bantu, waktu kami bangun di sini. Habib minta apa beb? Semen, saya. Dari hati, ingin bantu, enggak Terima kasih, kalau saya perlu Saya akan datang sama-sama, sebelum saya minta Jangan dikasih Pak Alhamdulillah Bangunan pondok ini belum pernah minta bantuan Kepada siapapun, walaupun kepada pemerintah Saya jaga Saya jaga Saya tidak ingin mengganggu siapapun Tapi saya mohon Sama Allah, Alhamdulillah kasih lancar Hah? Alhamdulillah kasih lancar Taukah celengan yang anda beber itu yang anda beri tadi itu, itu bukan untuk apa-apa. Ini loh jadinya di antaranya salon, kemudian kopi yang anda minum itu bukan untuk pribadi saya. Templatean yang saya sampai saya terima itu, itu ada saya kumpulkan sampai yang ada di yang yang ada di masjid jamak sampai terjadi beberapa beberapa plasma. Alhamdulillah Allah kasih cukup. Enggak sampai minta-minta. Ada apa saya mau menarget? Saya bukan preman. Jadi saya merasa didolimi Ini tidak benar ini, ini fitnah ini. Karena itu saya bersikap demikian. Saya bukan mausu ofos. Nih lu Habib Taufik kuat. Sombong namanya itu. Orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Allah. Saya tidak ingin jadi orang yang sombong. Tapi saya tidak mau orang yang sombong Itu semena mena Tawaduk kepada orang tawaduk Wajib hukumnya Sombong kepada orang yang tawaduk Haram hukumnya Tawaduk kepada orang yang sombong Hina namanya Sombong kepada orang yang sombong Itu adalah penting Supaya tidak semakin jadi orang yang sombong dari itu. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi supaya dia sadar kamu tidak bisa men menginjak injak martabat warga pasuran dengan hartanya kamu. Kita semuanya bukan buddha. Karena itu, ini... Satu pelajaran, pelajaran bagi kita semuanya. Oh, juk gampang kamu itu mendatangkan investor yang cari keuntungan di Pasuruan tapi dengan cara merugikan warga Pasuruan. Tak benar, tak benar. Kasihan itu penduduk perumahan sinari juga. Mereka juga terdolimi sebenarnya. Tapi yang jelas urusannya sudah selesai, alhamdulillah. Pemerintah sudah mencabut izinnya karena itu tugasnya kepala desa tugasnya kepala desa jangan sampai ada aktivitas lagi kalau enggak berarti anda yang melanggar berarti ada di tangan saya ini pencabutan izin tugas anda sekarang melarang segala aktivitas yang ada di sana dan tidak boleh ada penjualan atau pembangunan rumah lagi ada di situ sampai masalahnya selesai. Dan tetap saya gugat ada di pengadilan. Bukan saya mau main-main. Sebab tahu diri ini orang yang sombong ini yang sering mempergunakan hartanya untuk menzalimi orang. Jadi insyaallah ini semuanya tidak perlu kita demo. Ni pasuruan ini kita kita cintai. Pasuruan ini kita cintai Alhamdulillah Selama ini kan kondusif pasuruan Tidak ada demo macam-macam Lah kok mau dirusak dengan satu orang loh. Kan kurang ajar ini Kalau kita ibaratkan pasuruan ini rumah yang indah Ada taman-taman yang indah Ada pohon-pohon yang indah Ada bunga-bunga yang indah Penghuni rumah senang Penjaga rumah senang Security, keamanannya juga senang. Cuma ternyata ada satu tikus di situ. Tikus ini mengganggu keamanan ini. Meresahkan. Sahih bulbat bingung gimana caranya tikus ini supaya tidak ada di rumah ini. Gimana? Keamanan tukang kebun juga bingung. Gimana ini supaya tikus ini tidak ada di sini. Alhamdulillah ternyata datang kucing saat itu Dengar suaranya kucing Dengan gerengnya kucing Tikusnya akhirnya lari dari rumah sih Lega sohebul bednya Lega Keamanannya tukang kebunnya lega. Begitulah yang terjadi di pasuruan ini Bingung semuanya, gimana nih cara untuk ngatasi Arif ini yang datang ke pasuruan kok membuat semena-mena begini nih. Bingung semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah tikusnya hilang. Cuma enggak enaknya saya jadi kucingnya dari sini. Karena itu tetap kita jaga tidak perlu kita ada demo supaya pasuran tetap kondusif Jangan karena satu orang akhirnya kacau Tapi semuanya tadi itu sebagai pelajaran Jati kepala desa Jangan asal orang kamu masukkan untuk bekerja ada di sini Catat semuanya Jangan sampai merugikan masyarakat yang ada di desa sini Begitu juga kepala desa yang lainnya Camat juga begitu DPR juga begitu. Kalau ada keluhan daripada masyarakat, rungok no. Jangan sampai ditunda-tunda. Orang sakit itu kalau tertunda pengobatannya semakin parah sakitnya. Orang kalau sudah tertekan, kalau tertunda tidak diatasi, jadi anarkis nantinya. Anarkis itu terjadi gara-gara kok ndak kerungu. Kamu ndak mau mendengarkan suara rakyat. Begitu juga keamanan, langsung ditangani Kasian Jangan nanti akhirnya jadi oknum yang kamu itu keluar Orang itu membayar kamu untuk supaya aman lah kok tambah resah nah, Karena itu jadilah kamu dari itu orang yang baik nah, Kita harus kerjasama, Alhamdulillah kita kerjasama dari dulu Ulama Umar Aparat Pasuruan aman dari dulu Karena itu gak perlu kita adakan demo lagi Yang penting sudah ditutup Alhamdulillah ya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar. Akbar. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi satu pelajaran bagi kita Untuk supaya kita bisa menjaga Pasuruan sebagai kota santri Yang insya Allah menghantarkan daerah yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, sudah dijamin. Walau anna lal gura amanu wattaqu law fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal Kalau seandainya penduduk satu daerah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, berkah dari langit diturunkan oleh Allah, berkah dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Berkah dari langit insyaallah aman dari bahaya banjir macam-macam daripada malapetaka dari langit berkat dari bumi hasilnya insyaallah bagus semuanya nah kalau sudah turun hujan tapi acur gabeh kemudian hasil bumi ternyata gagal semuanya nggak berkah koreksi kenapa Loh jangan-jangan kamu mengadakan maksiat ada di kota Pasuruan jangan-jangan keboliman yang beraja lela ada di kota apa Pasuran. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya selamat Amin Allahumma Amin Dan kita doakan Mudah-mudahan insyaAllah Allah memberikan kesadaran bagi yang lupa Allah memberi bimbingan bagi orang yang yang, yang, yang hatinya tidak baik Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang bisa kita bagakan dunia sampai akhirat Aparat-aparat yang bisa menjaga keamanan kita kita doakan mereka yang dengan tulus ikhlas menjaga keamanan kita. Allah berikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pelajaran juga bagi semua pengusaha-pengusaha. Jangan anda dolim kepada orang yang lemah. Karena anda menjadi orang yang berhasil adalah berkat orang-orang yang lemah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui kita semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Sekali lagi masalahnya sudah selesai. Tapi yang jelas harus dikontrol. Tinggal sekarang tugas daripada desa dan kecamatan untuk tidak boleh lagi mengoperasikan PT Sia Perumahan Sinari e, untuk diteruskan sehingga permasalahan betul-betul clear dan selesai dan semoga Insya Allah kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Amin Allahumma Amin. Untuk yang meninggal dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Untuk yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Untuk yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Untuk yang hamil, mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan, dengan selamat. Untuk yang ujian, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. al Fatihah. Salah al-Azim, Al-Fatiha. Al-Fatiha. al